sebelum tidur. Pus, sepertinya ada yang kelupaan deh. Apa ya? Apanya yang lupa, Diva? Oh iya, Pus. Kita lupa belum berdoa. Ayo kita ucapkan bersama. Bismika, Bismika Allahumma ayyawabissmalamu. Ayo kita ulangi lagi. Doa sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah, aku hidup dan dengan namamu aku mati.